Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ya pada kesempatan kali ini kita akan berlatih ya membaca uh, tulisan bahasa Arab, ya risalah berbahasa Arab, dengan tujuan agar nantinya kita bisa semakin banyak, ya kita agar nantinya semakin banyak memiliki mufrodad, ya kosa kata bahasa bahasa Arab, ya. dan mufrodad ini sangat penting, ya. mufrodad sangat penting, ya bagi orang yang ingin bisa dengan mudah membaca tulisan-tulisan bahasa Arab, ya khususnya yang tanpa harokat, dan juga ingin bisa menerjemahkannya dan memahaminya, ya sebab ya perlu untuk diketahui ya bagi orang atau siapa saja yang ingin bisa ya membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab tanpa harokat dan ingin bisa menerjemahkannya Maka paling tidak dia harus memiliki dua bekal ya, Paling tidak dia harus memiliki Memiliki dua bekal Yang pertama Dia harus memiliki bekal Pengetahuan Dasar Nahu Sorof ya, Dia harus Memiliki peng, uh, bekal pengetahuan dasar Ilmu Nahu dan ilmu ilmu Sorof Kemudian yang kedua Dia harus memiliki banyak Mufrodat ya, Dia harus memiliki banyak Mufrodat atau kosa kata nah berbekal dua hal inilah ya insyaallah nantinya ya kita bisa dengan mudah ya membaca tulisan-tulisan bahasa Arab tanpa tanpa harokat ya minimal ya tulisan-tulisan ringkas atau uh, kutaib ya kita peringkas yang ditulis oleh para para ulama yang bahasanya masih masih mudah nah agar ya kita semakin banyak memprodukt ya caranya ialah dengan kita mengambil satu kitab Ya, satu risalah ringkas ya. Kemudian kita coba baca dan terjemahkan kata demi kata. Ya, kita kita ambil ya satu satu kitab. Kemudian kita berusaha untuk membacanya ya. Kalau gundul dia ya, kita harokatin. Kemudian kita coba terjemahkan ya kata demi kata. Setelah selesai kita terjemahkan, kita baca ulang. Kita baca ulang, insyaallah nanti perbah perbendaharaan kosakata kita akan semakin semakin banyak. Nah agar ya perbendaharaan kata-kata kita banyak ya, maka insyaallah ya kita akan nantinya kita akan coba untuk menerjemahkan ya kata demi kata dari sebuah kutip ya kita pringkas yang berjudul miatun wasala suna yang diperjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul 130 Ide Dalam Mendidik Anak. Dan saran latihan ini ya saya ambil dari seri latihan baca Arab Gundul secara otodidak seri keempat. Ya. Di dalam buku seri keempat ini sudah saya berikan tulisan bahasa Arab dalam dua versi. Yang pertama yang tanpa harokat. Kemudian ya bagian kedua tadi bagian pertamanya ya tulisan e, tanpa harokat ya isi kutip tanpa harokat kemudian bagian bagian kedua ya e, tulisan bahasa Arab yang sudah saya hari kasih harokat ya lengkap dari awal sampai akhir beserta terjemahannya dan kemudian di bagian ketiga dari buku itu ya sudah saya jelaskan juga kedudukan kedudukan kata dalam dalam kalimat ya namun barangkali ya bagi kalangan pemula barangkali mungkin masih kesulitan ya dalam proses pencarian kata di kamus. Ya. Sehingga mungkin ada beberapa kata yang mungkin dia belum tahu artinya. Karena terkadang saya dalam menerjemahkan itu terjemahannya bebas. Ya. Terjemahan bebas. Ya. Jadi dari dari apa yang saya pahami dari uh, setiap ide. ya Setiap ide yang ada dalam kitab ini. Kemudian saya terjemahkan secara bebas. Yang mungkin terkadang bahasa Indonesia itu tidak, tidak sama dengan bahasa Arabnya oleh karena itulah ya kita akan coba untuk membaca kitab ini ya kata demi kata kemudian nanti saya akan terjemahkan ya dan dalam mempelajari kitab ini kita juga menggunakan kitab e, yang lainnya, kitab pendamping yang yang kita akan kita gunakan yaitu kitab tafsiris ya tem barangkali banyak di antara tem yang sudah memilikinya ya kitab tafsiris ya kitab e, tentang ilmu soros ya pola-pola kata yang covernya itu warnanya hijau ya nanti kita gunakan kita buat tas juga nanti saya akan tunjukkan ya tas uh, strip tas strip VL yang barangkali uh, ada di antara atom yang yang jarang ya dalam melihat tas stripnya makanya nanti saya akan tunjukkan ya letak tas uh, strip lengkapnya di mana ya di, di dalam kita buat tas jadi kita gunakan yang utama ya kita gunakan sebagai e, buku panduan yaitu serial latihan baca Arab judul cara autodidak seri 4 yang berjudul 130 ide dalam mendidik anak ya juga nanti ya kita gunakan kita buka sebagai kitab kita pendamping nah barangkali ini saja ya pengantar dari saya ya Insyaallah cara belajarnya atau nanti gunakan yang bagian kedua yang sudah saya harokatin dan juga saya sudah terjemahkan. Nanti Antum coret-coret, ya. Makanya Antum nanti siapkan juga pulpen berwarna, ya kalau bisa yang berwarna berwarna merah atau berwarna biru. Nanti Antum coret-coret saja di di bukunya. Nah, setelah itu Antum nanti baru kalau sudah benar-benar paham -benar Antum baca yang bagian tanpa harokat bagian pertamanya, ya. Antum baca coba Antum bisa nggak membacanya dan memahaminya. Nah, ini ya, barangkali pengantar dari saya ya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke membaca isi kitab. Ya. Allah s.a.w.